Assalamualaikum Sederlun, berita malam edisi hari ini Rabu 6 April 2016 dibacakan Ardian Syah. Operator Biko tewas tertimpa longsor. Pukul siswa, Yara akan laporkan Oknum Polisi. Sadis, ayah baco anak tiri di warung kopi. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM.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 Warga gampung Madang Arah Aceh Timur meninggal dunia setelah alat berat jenis beko yang dikemudikannya tertimbun longsor. Kapolres Aceh Timur AKBP Hendri Budiman menyebutkan insiden naas tersebut terjadi saat korban mengemudikan beko untuk menggali tanah timbun di gampung Pulau Blang, kecamatan setempat. Pihak kepolisian mengatakan mungkin karena tanah pada bagian bawah terlalu dalam digali korban. Sedangkan bagian atas dibiarkan, makanya tanah di bagian atas mengalami longsor. Tanah tersebut pun menimpa beko hingga beko ringsek dan mengakibatkan korban terjepit serta meninggal dunia di tempat kejadian. Sudar Luniara akan melaporkan oknum polisi Polresta Banda Aceh ke Propampolda Aceh terkait kasus pemukulan terhadap 6 siswa dalam penangkapan di Warnet RR. Kejadian terjadi di kawasan Kedah, Kecamatan Kutaraja, minggu dini hari kemarin. Sekretaris Yara Aceh, Fahrul Razi, mengatakan jika benar mereka pelakunya, tindakan pemukulan dalam penangkapan yang dilakukan oknum polisi terhadap para siswa di bawah umur ini sangat tidak pantas. Menurut Razi, oknum polisi tersebut telah melakukan tindakan yang tidak pantas terhadap M. Rifku, Galus Surya, M. Hadika, Rizki, Sirat Al-Afib, dan Abdul Latif. Namun, M. Rifko mengalami memar di bagian mata dan kaki. Mereka dipukuli, mulai di warnet di atas mobil hingga sampai di polresta. Sudarulun seorang ayah tiri di desa Pasih Sentosa, Kecamatan Simpang Keramat, Aceh Utara, Bardansyah, tega membaco anak tirinya Jadarudin siang tadi. Lokasi pembacokan di warung kopi desa setempat. Korban mengalami tiga luka bacokan dan harus dirawat di rumah sakit Cudmutia, Bukit Rata. Korban mengalami luka bacok di bagian belakang kepala, bahu kiri, dan pergelangan tangan. Kapolsek Simpang Keramat Ibda Bustani mengatakan tersangka kini sedang diburu. Parang untuk barang bukti telah diamankan. Sudarlun AF, remaja asal Medan Johor, ditangkap dari kediamannya selasa malam setelah mengancam akan meledakan sebuah stasiun radio. Pemuda ini mengaku kesal dengan siaran radio itu yang dianggapnya mendukung LGBT dan perayaan Valentin. Ancaman ini dilakukan AF menggunakan pesan layanan singkat Senin malam lalu. Dalam pesan itu AF mengaku bagian dari kelompok teroris dan sudah meletakkan bom di halaman depan kantor stasiun radio yang terletak di bilangan medan baru itu. Ancaman yang diterima kru radio langsung membuat suasana panik. Tim jahandak Polda Sumatera Utara pun dikerahkan ke lokasi menyisir seluruh areal kantor stasiun radio. Kapolsek Medan Baru Kompol Roni Bonik mengatakan penyelidikan yang dilakukan polisi akhirnya berhasil mendeteksi keberadaan pelaku. Satu tim dari Polsek Medan Baru langsung dikerahkan menjemput paksa tersangka dari kediamannya di Medan Johor. Anda sedang mendengarkan berita utama Serang BFM. Sudarlun akibat badan jalan sekitar 200 meter amblas ke sungai mengakibatkan lintas jalan kecamatan di kemukiman Belang menuju ibu kota kecamatan Tiro Putus. Badan jalan tersebut saat ini hanya bisa dilewati kendaraan roda 2 antara Belang Kedah ke Tiro. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pidi Apriyadi mengatakan kondisi paling parah dirasakan adalah dua desa yakni Gampung Belang Rikui dan Panton Bunot. Sehingga masyarakat setempat melewati jalan kebun yang sudah dibuka sepanjang 150 meter untuk melancarkan arus lalu lintas. Sementara itu perbaikan jalan dan membuka ruas jalan lebih lebar akan dilakukan sebab saat ini sedang berkoordinasi dengan pemilik kebun. Menurut Apriyadi, lokasi jalan Amblas ini sudah terjadi dua pekan lalu akibat digerus air sungai. Sudarlun warga Singkil Utara Aceh Singkil mendesak pembangunan instalasi pengolahan air bersih di kawasan Pia Bumbung segera dirampungkan. Sehingga warga Singkil Utara yang akan menerima manfaat dari pembangunan itu tidak lagi mengkonsumsi air rawa yang berlangsung turun-temurun. Bahkan akibat sehari-hari menggunakan air tersebut, warga di sana banyak yang mengalami gatal-gatal kulit. Direktur perusahaan air minum Tirta Singkil Azwan membenarkan pembangunan instalasi pengolahan air bersih di desa Pia Bumbung untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga Singkil Utara. Ditargetkan akhir tahun ini telah selesai. Menurutnya pembangunan dibiayai dari APBN Perubahan 2015 dengan nilai Rp9 miliar. Rupiah. Debit yang dihasilkan sekitar 20 liter per detik yang diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan air bagi 2.000 pelanggan.